Bismillah, selanjutnya Sanyian Masaudiru Al-Af'ali Al-Khomasiyah yaitu masdar-masdar dari fi'il-fi'il yang terbuat dari lima huruf jadi yang kedua ini kita ingin membahas tentang masdar dari fiil-fiil lima huruf Masdar Fiil-fiil lima huruf Diingat Di dalam kitab yang lain itu dikatakan Masdar Untuk fiil yang lima huruf Semuanya adalah kiasia Semuanya Harus melalui Metode kias Karena masdar itu nanti ada dua Ada masdar simai Ada masdar kiasia Jadi nanti Wazannya ini dikiaskan Ke kata-kata yang lain yang sama hurufnya Paham? Itu namanya dikias Semua fi'il lima huruf Masdarnya itu kias Ya fungsinya nanti perbedaannya nanti ada masdar simai kalau masdar simai dia itu masdar tapi harus kita dengarkan bagaimana orang Arab membentuknya orang Arab mengatakan seperti itu ya seperti itu juga kita buat kalau masdar kiasiah tidak perlu menunggu orang Arab menyebutkan tidak perlu menunggu ada ketentuan dari orang Arab, tapi kita sudah punya lafad yang bisa kita kiaskan nanti seperti kalau anak ngambil contoh, seperti wazan tafa'ala fi'il tafa'ala, masdarnya adalah tafa'ulan atau tafa'ulun ya sudah setiap fi'il yang ikut wazan tafa'ala dikiaskan aja pakai masdar tafa'ulun ya seperti Takal Lama, Takal Lumun, Tasar Rova, Tasar Rufun. Semuanya sama seperti itu. Paham? Ini namanya Kiyasya. Yang pertama fiil yang mengikuti wazan tafa'ala. Masdarnya itu adalah tafa'ulun. Takallama takallumun. Tasarrafa tasarrufun. Dinamakan qiyasiyah. Artinya semua kata yang atau semua fiil yang wazannya ikut wazan tafa'ala maka masdarnya nanti kalian kiaskan dengan wazan tafa'ulun. Ya, takal lama, takal lumon, taksur rofa, taksur rofun, semuanya sama seperti itu. Atau takas saro, takas suron. Ya. Yang kedua. Fi'il yang mengikuti wazan infa'ala, mazdarnya masdar, nanti itu ikut wazan infialun. Ini juga sama kiasia. Inkasaro, inkisarun, infataha, infitahun. yang ketiga dilihat apabila fiilnya ikut wazan ifta'ala, masdarnya nanti ifti'alun. Intashara intisharun, intaqala intiqalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula. Innallaha" Azizun zuntikom, ya? Fala jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Al-Rabi yang keempat, al-fi'lu ala wazni tafa'lala masdaruhu ala wazni tafa'lulan atau tafa'lulun. Fi'il yang mengikuti wazan tafa'lala. Masdarnya nanti ikut wazan tafa'lulun. Seperti tadah roja, masdarnya menjadi tadah rujun. Tazal zalah, masdarnya menjadi tazal zulun. Kemudian, ini masih muda ya, al-fi'lu ala wazni tafa'ala, fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala, tapi dia sohihul akhir, tapi dia tafa'ala yang sohihul akhir, huruf terakhirnya itu huruf sohih, Faham? bukan harful illah yakun masdaruhu ala wazni tafaulun maka masdarnya nanti ikut wazan tafaulun seperti tasolaha tasoluhun tanah qashah tanah kusun itu masdarnya ya tapi kalau dia wazan tafaala sahihul akhir Amma izakana mu'tal al-akhir, Adapun, Apabila fi'il tafa'ala, Fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala, Tapi mu'tal akhir Fayakunu masdaruhu ala wazni tafa'il. Seperti, Tazawa menjadi tawa, Tawazah menjadi tawazi. Ta'atoh menjadi ta'ati, ya. Kalau dia mu'tal akhir, ya. Tawazza, maka wazannya nanti tafail, tawazi, kemudian ta'atoh menjadi ta'ati. Kemudian se yang ketiga, Masaudirul Af'ali As-Sudasiyya. Masdar dari fiil-fiil yang enam huruf. Nah, di sini juga masdar dari fiil-fiil yang enam huruf, semuanya juga kiasiyah, yaitu main kias, bukan sima'iyah. Ya? Masdar dari fiil-fiil yang dibentuk dari enam huruf, semuanya juga kias. Artinya ada wazan tertentu yang nanti bisa kita samakan dengan kata yang semisal dengan itu. Al-fi'lu ala wazni istaf'ala masdarhu ala wazni istif'alun. Fi'il yang ikut wazan istaf'ala. Tutup. Fi'il yang ikut wazan istaf'ala. Maka masdarnya nanti mengikuti wazan istif'alun. Istag'faroh istighfarun. Istag'roja istighrojun. Wajahkanah kubla akhirhi alifun illatin, kana mazdarhu ala wazni, kana mazdarhu ala istifaa Dan apabila sebelum huruf terakhirnya adalah berbentuk huruf ilah, eh, huruf alif, yang dia itu aslinya adalah huruf ilah nanti, ya ista'ana, ya berarti nanti Alif di situ adalah ya. Kana masdaruhu, maka masdarnya nanti itu bukan istif'alun tapi istif'alatun. Ya, istif'alatun. Seperti ista'ana menjadi isti'anatun. Ya, ista'ana menjadi isti'anatun. Ini kan wazannya seperti ini ya. Kalau nanti dia mu'tal akhir dengan eh, huruf sebelum huruf terakhirnya itu adalah berbentuk huruf illah, berarti di sini namanya mu'tal ain. Ya, kalau mu'tal akhir kan itu lam fi'ilnya. Kalau nanti ain fi'ilnya berbentuk huruf illah, namanya mu'tal ain. Paham? Kalau lam fi'ilnya berbentuk huruf illa, itu diistilahkan dengan mu'tal akhir. Kalau ain fi'ilnya berbentuk huruf illa, namanya mu'tal ain. Berarti, yang diinginkan adalah lam fi'il berbentuk harfu illa. Maka wazannya secara asalnya yaitu istif'alatun. Itu wazan asal. Paham? Istif'alatun. Caranya istif alatun harokat ayinnya yaitu berbentuk harokat fathah dipindahkan kepada huruf sohi sebelumnya yang berharokat sukun berarti fa di situ. jadi harokat fathah pada ayin dipindah. Kan, dinukilkan, dipindahkan kepada huruf sebelumnya. Ya. Ilasa kinis sohihi koblahu. Kepada huruf sohi koblaha. Sebelumnya yang berharokat sukun. Paham? Kemudian wuhzifatil ayn. Kemudian aynnya dibuang setelah harokatnya dipindahkan kepada uh, fa fiilnya, aynnya itu dibuang. Kemudian setelah itu Setelah ainnya dibuang, sama seperti yang semalam berarti ini didatangkan tak taknis setelahnya, yaitu tak marbuto sebagai pengganti dari ain yang dibuang. Berarti menjadi isti'anatun. Karena kan fa itu huruf ainnya, ya isti'anatun. Istafada istifadatun Masdar Cara membuatnya seperti yang tadi Tetap wazannya itu istifalatun Paham? Tapi harokat yang ada pada Ain Dipindahkan ke huruf Sohi sebelumnya yang berharokat sukun Yaitu Fa Kan istif berarti Fa berharokat sukun Kemudian setelah itu Ainnya dibuang Paham? Ah, dibuangnya ain ini, kalau masdarnya kan adalah istif alun, ada ain di situ. Sudah memang sudah ada alifnya setelah ain. Maka dibuangnya ain tadi digantikan dengan tak taknis setelahnya, yaitu tak marbuto. Berarti dibaca menjadi isti'anatun. Tak -ta marbuto di situ Kalau ada yang bertanya Kenapa bisa ada tak marbuto di situ Itu pengganti dari Ain fi'il yang dibuang Ya, Pengganti dari Ain fi'il yang dibuang Sekarang Rabian yang keempat. Masadirul Af'ali as Di sini beliau membahas ya. Masdar-masdar dari fi'il yang tiga huruf. Masadirul Af'ali As-Sulasiyah. Masadirul Fi'li as Masdar-masdar dari fi'il yang tiga huruf. Aksaruha Samaiyatun atau simaiyatun. Ya, kebanyakannya itu sifatnya simaiyah. Ai yakotasi ru fihi al-simai, yaitu terbatas di dalam masdar tersebut dengan simai, dengan sekedar mendengarkan orang Arab. Jadi kalau orang Arab mengatakan masdarnya ini, ya sudah seperti itu itu. Seperti sakhita orang Arab mengatakan Suhhton atau Sachton, ya sudah. Kita katakan ya masdarnya seperti itu sudah. Rodia orang Arab mengatakan masdarnya adalah Ridon, ya sudah. Kita ikuti kalau itu adalah sebagai masdar. Makanya dalam kamus, dalam kamus ada filmadi, tapi tidak disebutkan filmodori, tapi setelahnya langsung disebutkan mas masdar. Karena apa kebanyakannya masdar itu adalah simai. Coba kalian lihat di kamus munawir. Di kamus munawir itu kalau dia kata yang tiga huruf semua masdarnya disebutkan. Tapi kalau sudah lebih dari tiga huruf tidak disebutkan masdarnya. Hanya fiilnya saja. Istaghroja, khoroja nanti di bawah setelah, setelahnya yahroju ada tanda garis kemudian doma, ya kemudian khurujan misalkan sudah seperti itu. Tapi kalau nanti istaghroja Paham? atau akhroja, itu tidak akan disebutkan masdarnya Paham? kenapa? karena fi'il yang lebih daripada tiga huruf masdarnya ini kiasia bisa dikias gitu tapi kalau fi'il dari yang tiga huruf masdarnya itu kebanyakan simai, artinya apa? terbatas hanya mendengarkan dari orang Arab. apa dia hukumi orang Arab, ya kita hukumi juga seperti itu kalau orang Arab menghukumi masdarnya ini, ya sudah ikuti saja, meskipun tidak ada kaidahnya, meskipun tidak mengikuti kaidah secara secara asal. Goirah an al kiasafihi ma kecuali bahwasannya mengkiaskan di dalam keduanya itu adalah sahhoton <tik> rodon kalau mau dikihaskan ikuti wazan secara asalnya ya masdarnya nanti menjadi fa'alun ya sahhoton, ridon tapi secara asalnya masdar pada fi'il tiga huruf itu kebanyakannya adalah samai atau simaiyah. harus didengarkan orang Arab yang menentukannya Tapi kalau kita lihat di kitab Aswar Fu'al Mu'yassar ya. Ada kitab Aswar Fu'al Mu'yassar. Itu disebutkan ada koeda yang ringkas. Tapi enggak pasti. Kebanyakan wazan dari fi'il tiga huruf. Itu mengikuti wazan fa'lun. ya. Kebanyakan wazan dari fi'il yang tiga huruf. Wazan masdar dari fi'il yang tiga huruf. Itu mengikuti wazan fa'lun. Cuman ini jangan dipastikan. Cuman kebanyakannya seperti itu. Meskipun sifatnya simai, Tapi nanti kalau kita dapatkan ya kebanyakannya seperti itu dia. Ya. Seperti ini. Sakhito suhton. Atau nanti sakhton. Sakhton fa'lun. Fa'lan. Ya. Yeah. Kita lihat ya. Wanahu syakaro syukron. Gofaro gufronan. Seperti syakaro masdarnya adalah syukron. Atau gofaro gufronan. Atau zakaro zikron. Lihat ya. Sama-sama tiga huruf. ya Sama-sama tiga huruf. Tapi masdarnya sudah berbeda-beda. Satu syukron. Satu gufronan. Satu zikron. Padahal sama-sama dari fiil. Tiga huruf. Kenapa? Karena sifat masjid pada fi'il tiga huruf ini adalah simai. Orang Arab mengatakannya syukron. Mengatakannya gofronan. Mengatakannya zikron. Tapi kalau wal kiasu, kalau dikiaskan, masjidnya itu adalah syakron, gofron, zakron. Semuanya ikut wazan fa'lun. Makanya tadi anda katakan, sebagaimana di kitab Sorfum Yassar, Kebanyakannya, Masdar dari fi'il tiga huruf itu adalah fa'lun. Tapi ingat, itu enggak pasti. Enggak, enggak mutlak gitu, didapatkan pasti kayak gitu. Enggak, tapi kalau diperhatikan nanti akan didapatkan wazannya di situ. Mengikuti wazan fa'lun. wa nahwu adzuma adzamatan wal qiyasu adzamatan au udzumatan contoh kata yang lainnya juga seperti ini adzuma adzamatan mas adzuma masdarnya adalah adzamatan ini masdar sima'inya ya kalau dikiaskan adzumatun atau udzumatun kalau dikiaskan tapi secara asalnya Karena dia tiga huruf, masdarnya simai. Dan memang kita lihat di kamus, prakteknya seperti itu. Kemudian, ismul masdar. Sekarang isi masdar. Ingat ya, ada masdar, ada isi masdar. Ismul masdar, yusamma al masdarah dia itu dinamakan oh, usamma al-masdaru isma, al -masdari, isma masdarin ya masdar itu bisa kita namakan isi masdar ya usamma al-masdaru isma masdarin masdar itu bisa dinamakan isi masdar kapan idza kanat hurufuhu aqalla min hurufi fi'lihi al-madi kalau nanti huruf pada masdar tadi Lebih sedikit daripada huruf-huruf yang ada pada fiil madinya ya. Apabila nanti huruf tersebut Huruf masdar tadi Ketika menjadi masdar Itu lebih sedikit dari lafad pada fiil madinya Kalau lebih sedikit dari lafadz fiil madinya, paham? Baik kurang satu huruf atau dua huruf, maka nanti masdar tersebut dinamakan masdar, namun di satu sisi dia bisa dinamakan isim, dia dinamakan isim masdar. Anak ambil contoh dulu. Kita punya fiil misalkan takallama. Takallama. Kalau kita lihat wazannya tafa'ala. Harusnya masdarnya itu adalah takalluman. Itu masdarnya ya. Karena kan dia sudah lebih dari tiga huruf. Sifatnya kiasia. Tapi nanti kita dapatkan tulisannya itu bukan takal luman. Takal lama ya takal lamu kalamun. Paham? Maka kalamun ini namanya isi masdar. Bukan masdar. Kenapa? Karena kalamun ini hurufnya lebih sedikit daripada huruf pada fi'il madinya. Takal lama, ya, ada ta, ada kaf, ada lam yang berulang. Ketika menjadi isi masdar, cuma kaf, lam, sama mim. Apa? Berarti ada satu dua huruf yang berkurang. Ini namanya isi masdar. Ya, Jadi Yusama al-Masdar Masdar itu bisa dinamakan Isi Masdar Kalau nanti huruf pada Isi Masdar tadi ada Pada Masdar tersebut Kurang atau lebih sedikit Dari huruf Fi'il Madinya Jadi kita lihat Fi'il Madinya Fi'il Madinya berapa huruf Ya, Kalau kurang dari Fi'il Madinya Berarti dia adalah isi Masdar Tapi kalau sama Maka dia nama atau lebih daripada fiil madinya, dia namanya Masdar. Kita lihat contoh takal lama ya takal Takallum di sini nama akan Masdar. Atau tadi ya Gofaroh Masdarnya nanti adalah Gufronan. Gofaroh tiga huruf Gufronan lima huruf. Ya Gufronan lima huruf. Maka gufronan ini namanya masdar, bukan isi masdar. Ya, gufronan ini namanya masdar, bukan isi masdar. Kalau mau menjadi masdar, paling kurang, paling kurang itu huruf pada masdar tersebut sama dengan huruf pada fiil madinya. Terkadang bisa lebih. Tapi kalau sudah kurang satu huruf dari fi'il madinya, maka dia tidak dinamakan masdar, tapi dinamakan isim masdar. Seperti tawad doa nanti menjadi wudu'un atau wuduan. Maka wudu' sini bukan masdar, tapi isim masdar. Ya, tapi dinamakan isim isim masdar. Kenapa? Karena huruf pada fiilnya itu ada yang berkurang. Sekarang dicatat ya. Anda tambahkan. Syarat menjadi masdar. Syarat sebuah kata. Dia mau atau dia kita jadikan sebagai masdar. Yang pertama. Dia harus mengandung huruf fiilnya secara sempurna. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau di fiil madinya itu ada empat huruf. Ya nanti dibuat master ada empat huruf juga. Paham? Kalau di fi'il madinya itu ada lima huruf, ada tiga huruf. Maka nanti di masdarnya juga ada tiga huruf. Kita kasih contoh seperti takal lama takal luman. Ya takal lama takal luman. Fi'il madinya empat huruf, lima huruf sama e, mutu'afnya, lamnya berulang. Masdarnya takal luman juga lima huruf. Adapun alif itu tambahan untuk menandakan dia nasob ya. Kemudian contoh alima. Tiga huruf. Masdarnya adalah ilman. Tiga huruf. Itu syarat yang pertama. Kalau sama hurufnya, antara huruf masdar dengan huruf fiilnya, maka kata tersebut kita namakan sebagai masdar, bukan isi masdar. Atau yang kedua, atau bertambah melebihi jumlah huruf fiilnya. Ya Bertambah melebihi jumlah dari huruf fiilnya. seperti qoraa tiga huruf masdarnya kiroatan lima huruf ya qoraa kiroatan qoraa ya kroo kiroatan ini masdar lo kenapa bisa masdar karena hurufnya lebih daripada huruf fiilnya akroma ikroman akroma empat huruf Ikroman lima huruf karena ikro ro nya dibaca panjang itu ada alif berarti jadi lima atau seperti ista'khroja istikhrojan ini juga namanya masdar ista'khroja istikhrojan ini juga namanya masdar Tah. kalau salah satu dari dua syarat ini terpenuhi Suatu kata itu kita namakan masdar. Tapi kalau ada berkurang satu huruf atau berkurang lebih daripada satu huruf, maka nanti kita namakan dia adalah isim masdar. Kemudian lihat alfarku bain almas dari wa ismil masdar. Perbedaan antara masdar dan isim masdar. ismul masdari la yashtamilu ala jami'i hurufi fi'lihi Isi masdar dia itu tidak mencakup seluruh huruf-huruf fi'ilnya Bal yanqisu anha harfan atau yanqisu anha harfan bahkan kurang dari dirinya tadi satu huruf atau kurang dari huruf-huruf tersebut satu huruf jadi aslinya fiil madinya punya tiga huruf atau punya empat huruf nanti dia tinggal menjadi tiga huruf atau nanti dia lima huruf tinggal menjadi empat huruf gitu auqsa rominqirita awidin atau lebih daripada satu Namun tidak ada penggantinya. Min goi rita'wi. Tanpa diberikan pengganti. ya Tanpa ada pengganti yang menggantikan huruf tersebut. Hurufnya kan hilang. Hurufnya hilang. Tidak ada penggantinya. Mau satu huruf. Mau dua huruf. Tapi tidak ada pengganti yang menggantikan di situ. Maka ini namanya isim masdar. Makanya tadi syarat masdar sudah ana sebutkan. Terpenuhi salah satu dari dua syarat Hurufnya sama dengan huruf fiilnya Atau hurufnya lebih daripada huruf fiilnya Kalau kurang ataupun Kurang satu huruf atau kurang lebih daripada satu huruf Tanpa diberikan pengganti Tanpa ada badal hurufnya Maka dia dinamakan isim masdar Seperti Ataun kalamun wuduun Dia dari fiil Atau kalama sama tawaddoa Wal masdaru al-asliyu masdar aslinya itu adalah kalau ataa yu'ti iqtaan itu masdar aslinya ya kalau kallama kallama masdar aslinya adalah takliman atau ijabatan atau tawadduan wa dan begini seterusnya Ya, Kalau dia lebih dari tiga huruf tentunya mudah. Karena sifat masdar pada tiga, lebih dari tiga huruf ini adalah. Kiasia main kias. Apa? Lihat ya. Ato'un itu masdar. Kalau ik po'un. Eh, Ato'un itu isi masdar. Kalau ik po'un itu adalah masdarnya. Paham? karena dia dari fiil atha ya kalau ataun hamzah yang pertama itu sudah hilang ya kalau ithaun hamzah pada huruf yang pertama itu tetap ada gitu makanya ataun namanya isi masdar ithaun namanya masdar baik ana tutupkan dulu berikutnya nanti insyaallah kita lanjutkan lagi subhanallahi rabbana wa bihandik subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka